Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamualaikum salam wa rahmatullahi wa alhamdulillahi rabbilahi alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin. Allah. Wa ala alihi wa ashabihil al mujahidin at-tahirin. Amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil al il azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai.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 Lima Huruf, Yang mambuat persoalan tida akan pernach slase slase. Tetapidalam kahidupan sahari hari sering kita saksikan. Bawai chinta ini bisa mandorong mambrikan motifasiang baik. Dan chinta ini pun bisa juga mambrikan dorongan yang tida baik. Oleh naña apabila chinta itu ibarat se tetes ambun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 Ini tentu saja sumbangan Moril buat ade-ade remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. <tik> Mohon maaf kepada ibu-ibu saya tidak menganjurkan cuma ngajarin. <tik> yang pertama menurut nabi.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 Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam hitaman persis orang kepentok tiang listrik. <SILENCIO> <SILENCIO> kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami, karena itu silahkan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ.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 Si malakama Kita diemin aja Binal, makan hati enggak aman, enggak tentram Jangan-jangan saya berangkat ke kantor Dia ngompreng <laughs> Buah si malakama Seperti orang tadi, ya Rasul Istri saya kelihatannya Sebenarnya gak negatif maksudnya ini Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobral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 als je hatinya kaya jiwanya lapang. je orang kaya yang miskin, je tengah kelimpahan materi yang berlimpah, je serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan Als je akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. je di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa je maka dia tidak pernah cukup.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 Lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng de lebih malah lebih suka bicara mental cengeng mentale Mental yang cepat putus asa mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal mental yang hanya mengandalkan fasilitas Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi willen werken, Pribadi die niet meer willen leren, Pribadi die niet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 Saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya Eh emang udah begitu Udah Tapi kalau masih rapet itu yang rasanya kita pengen buka Timbul tantangan Gue pengen tahu isinya Rasanya juga begitu Sama saja dengan Baju Kalau dibungkus rapet di plastik Ditaruh di etalase Adanya di toko mau serba ada tahu kita barang mahal nih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 Suami pulang dagang rugi, kata istrinya romantika bang. Sekali sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan ter. Kadang-kadang suwami suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato, platar peltor. Lu dagang rugi emang lu laki goblog.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 Dan suaminya pun pandai menghargai istrinya. Dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Lihat istrinya bersorek, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat dah, pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi. Tumben lo membekasin apa? <risas> membekasin katanya.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 da monyong serem, saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua bila diperintah dia taat, ini pengaruh agama, sehingga Nabi mengatakan la amartul ahadin, ayas ila ghairiha, la amartul masada, la amartul marata, litas ila zaujiha, likibari hakkihi alaiha, andai kata saja boleh.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 Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana? Kayaknya lu sudah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan.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 Mohon maaf atas segala kekurangan. Ushikum wa nafsi bintakwa Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.